Tiba yang pertama, قَالَ يُضَعُ الْمَيِّتُ عِنْدَ غُسْلِهِ عَلَى لَوْحٍ مُنْحَدِرٍ نَحْو رِجْلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُن لِلَّوْهِ مَنَافِذَ حَتَّى يَسْهُلَ خُرُجُ الْمَاءِ مِنْ أَسْفَلِهِ Yang pertama, si mayit diletakkan di apa tempat pemandian yang bentuknya bisa ranjang atau tempat ya khusus ya untuk memandikan mayit yang apa yang mereng ke bawah. Artinya bagian kakinya lebih rendah. Ini fungsinya apa? Agar airnya bisa mengalir dan tidak menggenangi bagian bawah tubuh si mayit. Ya sehingga kita susah untuk membersihkan kotoran-kotorannya. Ya tapi beda ketika bentuk ya, dipannya yang digunakan untuk mandi itu mereng, ya dan diberikan lubang misalnya di ya, bagian kakinya. Dan ini artinya bukan suatu hal yang ya, sebagai patokan nggak, ya? Bisa dengan bentuk apa saja. Bisa dengan seperti itu, misalnya apabila ya, e, tempat tidurnya itu rapat, tidak ada celah, ya, maka dibikin lubang di bagian kakinya, sehingga air mengalir ke situ. Ya, bisa jadi nanti diberi pipa, kemudian dialurkan ke pembuangan, ya, sehingga ya, yang memandikan dan orang-orang di sekitarnya yang membantu juga tidak, ya, artinya tidak e, mendapati bau yang tidak sedap dari si mayat ketika keluar kotorannya. Nah, baik ya atau bisa jadi ranjangnya itu apa? ada celahnya. Ya, celah bercelah. Ya, misalnya papan, papan, papan tapi ada apa? celahnya, lubang. Ya, nanti bisa ditampung dan diberikan apa namanya? pengeluaran. Nah, seperti itu. Artinya apa? tidak menggenangi uh, badan si mayit sehingga susah ya untuk memandikannya, susah bersihnya. Nah, karena kotorannya apa? mengendap di bagian bawah tubuh si mayit nah usahakan airnya tadi apa mengalir ya sehingga kotorannya terbuang nah ini yang pertama ya ini yang mudah ya jangan dipersulit kadang ya kita jumpai praktek di masyarakat kita Mayitnya apa di gendong diletakkan di pangkuan anak-anaknya misalnya ya nah ini justru mempersulit apa memadikannya karena nanti ya diantara tata caranya adalah Ya, di e, berdiri karena tadi setengah duduk kan, kemudian perutnya diusap sehingga yang kotoran yang sudah siap untuk keluar dia keluar. Kemudian bisa dibersihkan. Kalau dipangku bagaimana? Ya, kotorannya akan mengenai orang yang memangkunya. Nah, maka diletakkan. Yang paling mudah apa? Diletakkan di dipan ataupun di tempat-tempat yang ya disediakan khusus untuk memandikan mayit. Nah, bahkan di sebagian tempat ya, sebagian masjid disediakan khusus ruangan Ya, karena nanti akan dijelaskan bahwa yang wajib atau yang ya disunahkan adalah dimandikan di tempat tertutup, ya tidak menjadi tontonan. Nah, terus kemudian ya setelah diletakkan, allah taljihun mafasilhi, yakni aliyadein warajalein, ya melunakkan persendiannya, ini persendian tangan dan kakinya. Ya supaya mudah untuk dimandikan dan mudah untuk dikafan. Nah, beda halnya ketika dia apa e, tubuhnya sudah kaku, ya sulit untuk dimandikan dan apabila dipaksa khawatir apa tulangnya patah. Nah, ya maka di pelan ya untuk dilunakkan, ya misalnya tangannya di ya gerak-gerakkan seperti ini. Ya nanti akan kita praktekan, ya. Kemudian bagian atas juga di apa namanya dilunakkan seperti ini sehingga jadi lunak bisa digerakkan dengan mudah ya tangan kanan tangan kiri kemudian kaki demikian juga ya dilipat ya betis ke pahanya ya dilunakkan ya meskipun ini tidak ada dalil khusus dari sunnah tapi ini sudah ya menjadi amalan yang sudah turun menurun, turun menurun. ya. Nah, dan fungsinya untuk apa? Mempermudah, memandikan, dan menghafaninya. Nah, kemudian kala wayudhawala aurati hisa tirun golit dan diletakkan di auratnya, ya, satir penutup yang, ya, apa namanya tebal, yang tidak menerawang, ya, aurat bagi laki-laki, ya -laki, eh, sebagian ulama mengatakan dari pusar sampai lutut itu yang ditutup ya bisa dengan handuk ataupun kain tebal misalnya selimut ya untuk menutupi auratnya ya untuk apa agar orang yang memandikan dan orang yang membantu itu tidak melihat aurat si mayit nah ya tidak boleh ya diusahakan tidak melihat aurat si mayit nah ya di dalam memandikannya nanti akan kita praktekan nah kemudian ya Setelah ditutupi auratnya. Adapun perempuan, yaitu aurat aurat perempuan yang dihadapan wanita, karena yang memandikan perempuan adalah perempuan atau suaminya. Nam, apabila yang memandikan perempuan maka auratnya adalah aurat yang biasa ditutupi ketika dihadapan para wanita lainnya. Nam, ya, karena aurat wanita ada aurat ketika keluar rumah dihadapan orang laki yang bukan mahromnya, aurat dihadapan ya, ketika sholat. Aurat ketika dihadapan para wanita masing-masing berbeda-beda. Yang dimaksud yang ditutup di sini ketika dimandikan yaitu aurat wanita yang bersama wanita yang lainnya. Yang biasa ditampakkan apa biasanya rambut bisa ditampakkan, tangan misalnya betis. Ya, maka yang ditutupi selain itu ya dari atas dadanya ke kaki. Nah itu yang ditutupi yang tidak boleh dilihat ketika memandikan. Nah, adapun laki-laki tadi. Ya meskipun yang radhi wallahu aurat laki-laki adalah ya al-kubul wa dubur ya tapi ya sebagian ulama berpendapat bahwasanya aurat laki-laki adalah dari pusat hingga ke lutut. Nah, itu yang ditutup. 6, nah, dan tidak boleh nampak. Ya, setelah ditutup ya. Ya, setelah dilunakkan kemudian ditutup auratnya, kemudian tsumma yujarru min yadihi kamilan. Kemudian apa? ditelanjangi, dicopot ya pakaian-pakaiannya yang dipakai. Ya, kalau susah untuk dilepas maka bisa dengan digunting. Ya, bisa untuk ya dengan digunting. Ya, apabila pakai cincin, cincinnya dilepas. Nah, pakai arloji jam, jamnya dilepas. Nah. Nah, ini nanti akan disebutkan dalil-dalilnya. Atau kita baca dalilnya yaitu ya. Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Sallam meninggal, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan apa? Uh, wallahi mana dari, ya para sahabat khalaf, demi Allah kami tidak tahu. Apakah Rasulullah juga, ya dilepaskan pakaian-pakaian beliau sebagaimana kami melepaskan pakaian-pakaian orang meninggal di antara kami? Ya ini menunjukkan apa? Kebiasaan pada waktu itu sebelum Rasulullah meninggal, ya. Orang-orang yang meninggal itu dilepas pakaiannya. Nah, ya, demikian juga ya sampai sekarang mayit ketika dimandikan harus dilepas seluruh pakaiannya. Nah. Ya, setelah dilepas seluruhnya dan tetap yang ya kain penutup tadi tetap ya. Ketika melepas dan menggunting pun tetap. Jangan sampai ya terlihat ya mengguntingnya dari bawah kain ya di kira-kira. Ya, diambil ya tanpa melihat. Jadi tetap tertutup dengan kain penutup aurat tadi, ya tidak boleh tersingkap. Nah, tidak boleh disingkap dibuka atau ditutup lagi enggak, ya. Kalau bisa sebentar pun jangan sampai melihat aurat si mayit. Nah, ya tentunya dengan bantuan tadi, ya uh, kain penutup aurat. Qalasumma yurfa yang kelima summaro yurfa aurak sulmayit birifkin ilakur bijulu sihi. Kemudian diangkat, ya bagian atas mayit sampai mendekati posisi duduk, jadi tidak sampai duduk tegak, tapi apa, mereng, seperti ini, ya, dimerengkan, jadi dipegangkan, satu ada yang memegangi, ya, enam, kemudian apa, sumayuk sarubat nuhu biljadi birir, kemudian apa, diputar-putar perutnya, ya, kemudian ditekan pelan-pelan, ya, ditekan dan diputar pelan-pelan, Nah perut si jenazah tadi. Nah, untuk apa fungsinya? Fungsinya apabila ada kotoran yang sudah ya mendekati tempat keluar yang mau keluar itu bisa keluar kemudian dibersihkan. Jangan sampai apa? Nanti sudah dikavani baru keluar. Karena kan dikira akan diangkat, ya. Kadang apa? Dengan gerakan tadi menyebabkan apa? Kotoran yang sudah mau keluar itu keluar. Ya, maka sebelum itu semua terjadi apa? Ketika sebelum memandikan di. Nah, demikian agar apa kemudian setelah itu disiram ya, kotorannya dan diceboki. Nah, tapi apabila jenazahnya adalah seorang wanita yang hamil maka ini jangan dilakukan. Khawatir apa janinnya yang keluar, ya khawatir janinnya yang gugur keluar. Nah, apa? apa ya? Itu ketika menceboi aja. Ketika menceboi boleh, tapi dengan apa? nanti dengan hail, ya. Artinya tidak langsung kulit bertemu kulit dengan kaos tangan ataupun ya pelapis kain ataupun yang lain. Boleh. 6, nah, di dipegang dan diceboi. 6. Nah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, sih pada apabila yang ditanyakan nanti, insya Allah ketika waktu praktek saja, insya Allah lebih apa? Mengingat waktu. Kemudian, ya setelah itu, ya yulaful alghasil alayadehi hirqatan, ya kemudian melapisi si orang yang memandikan tadi melapisi tangannya dengan apa? Potongan kain atau dengan kaos tangan, ya kaos tangan karet atau kaos tangan yang lainnya, ya untuk apa? Untuk fayunajji bihimal bihimalmayit yaitu untuk menchebohoi si mayit. Ya, menchebohoi si mayit setelah apa tadi? Setelah di uh, apa namanya? di gosok, gosok perutnya. Kalau tidak keluar ya tidak mengapa. Dia ya, tetap dichebohoi, ya. Seperti, seperti kita mandi jenazah, ya. Awal kali sebelum kita berwudu, sebelum kita mandi adalah kita bersihkan apa? Farj kita, ya, kemaluan kita. Nah, demikian juga mayit, ya, dichebohoi dulu. Ya, tentunya dengan apa? Dengan pelapis, tidak langsung tangan. Tip dipped dan apa diceboi dan dituangkan air yang sangat banyak untuk apa mengeluarkan ya kotoran-kotoran yang keluar tadi agar mengalir. Kemudian setelah ya istinja ya mengistinjaakan si mayit kemudian baru diwudhukan. Ya. ya, si yang memandikan tadi meniatkan wudhu untuk si mayit ya seperti wudhu biasa ya. Kita pegang dua tangannya kemudian di apa namanya? di kedua telapak tangannya. Kemudian pada saat e, sampai ke kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, jangan dimasukkan air ke dalam mulutnya. Tapi cukup apa? Kita memakai e, kain basah, ya kain kita basahi, kita gosokkan gigi gigi si mayit. Kemudian kita bersihkan lubang-lubang hidungnya saja. Nah, ya, yang sampai air itu masuk ke dalam mulut, ya, yang nanti mengakibatkan keluar lagi cairan dari dupurnya. Nah, Teh ini juga yang harus dijaga jangan sampai air tersebut masuk ke dalam mulut dan hidung. Nam, yang mana nanti akan masuk ke dalam pencernaannya sehingga keluar lagi. Teh, ya jadi ketika sampai ke mulut dan hidung cukup digosok-gosok dengan kain yang dibasahi. Teh, kemudian setelah itu baru apa? Dibutuhkan, ya? Dibutuhkan ya e, mukanya dicuci. Seperti wudu ya kita wudukan. Nanti kita akan praktikkan. Kemudian dicuci kedua tangannya sampai siku-siku. Ya. Kemudian apa namanya? di tangan kirinya kemudian kemudian diusap kepalanya ya seperti wudu ya kita usapkan ke belakang ke depan kemudian telinganya kita usap. Setelah itu baru dicuci kakinya. Ya. Seperti wudu biasa. Seperti wudu ketika kita mandi janabah. Nah, Kemudian setelah itu baru dicuci kepalanya. Ya, cuci kepalanya. Ya, kalau di sini dikatakan di, di sini dengan apa, buih dari sider. Jadi sebelum kita memandikan tadi sudah menyiapkan alat-alatnya. Ya, air-airnya. Pertama air bersih, air yang murni. Yang kedua air dicampur sider. Atau kalau tidak ada daun bidara, tidak ada sider bisa dengan penggantinya seperti sabun atau yang lainnya. Yang terakhir dengan apa? Air dicampur kapur barus. Ya, air dicampur kapur barus. 6. Nah. Baik. <tuh> Meskipun kapur barus yang sekarang beda dengan kapur barus yang dulu. Kalau kapur barus dulu dari getah. Getah pohon. Ya, getah pohon seperti karet seperti itu yang mengeluarkan wangian, ya. Yang sebagian menyebutkan asalnya dari ya daerah Tapanuli sana. Ada daerah bernama Barus. Ya bernama barus, makanya disebut kafur barus. Nah, ya, setelah kita kamper, ya, tidak mengapa menggunakan kamper-kamper yang ada sekarang. Ya, tadi daun bidara tadi di, di apa namanya? dihaluskan. Kemudian kampernya juga dihaluskan, dicampur dengan air. Atau kalau sabun juga demikian. Ya, sabunnya dicampur langsung dengan airnya. Nah. Baik, kemudian ya, yughasal wajhu wa baghiat baki jasadih ya setelah dicuci kepalanya ya seperti kita mandi jenazah ya kemudian dicuci wajahnya lagi dan jasadnya yang tersisa dan disunahkan dimulai dari sebelah kanan bagian kanan yang paling atas dulu mulai dari leher ya kepala leher ya digosok-gosok ya dengan air yang dicampur dengan sidr tadi ya kemudian dadanya ya digosok-gosok dengan air yang campur dengan sidr tadi tangannya ya digosok-gosok kemudian pahanya ya tetap sekali lagi tetap apa menjaga aurat jangan sampai tersingkap. Nah, kakinya setelah selesai bagian kanan yang bagian atas baru bagian bawah dimiringkan. Ya, sebagian memegangi tubuh si mayit mereng, ya sebagian mencuci bagian belakangnya dari atas. Ya, bagian kanan sampai ke kaki. Selesai kanan berpindah ke bagian yang kiri. Ya, sama dengan bagian yang kanan, ya dimandikan, dicuci, ya digosok-gosok, ya sampai bawah. Nah demikian juga setelah bagian atas selesai, bagian bawah. Setelah itu baru dibilas dengan air bersih, ya. Nah, ya ketika mencuci uh, rambut dan uh, jenggot, ya ketika memakai air yang bercampur dengan cider tadi, ya usahakan apa? Dengan buihnya, itu artinya bagian yang paling atas jangan sampai apa daun-daun bidara tadi menyangkut di uh, rambut-rambutnya sehingga susah untuk dibersihkan ya bagian buihnya saja yang di atas yang digosokkan di bagian uh, apa namanya jenggot ataupun rambutnya ya adapun bagian badan yang lain boleh dengan air yang bercampur dengan residu daripada cider tadi ya bisa dengan daun bidara yang masih segar ditumbuk ataupun ya sebagian sekarang sudah ada apa yang berbentuk bubuk ya ini juga tidak mengapa Nah, ataupun dengan sabun apabila tidak dijumpai daun bidara. Nah, ini juga tidak mengapa. Setelah itu baru dibilas dengan air bersih dan ya yang terakhir yaitu dicuci dengan apa? Dengan kafur, ya, ya dicuci dengan kafur. Yaitu <kuh> ataupun itu bah, setelah dibilas tadi itu terhitung satu kali pemandian, satu kali cucian Ya, ketika ingin hendak diulangi lagi, ya, pengen dicuci lagi agar lebih bersih, tidak mengapa, diulangi lagi. Hanya saja tidak dibutuhkan lagi. Butuhnya cukup sekali ketika di pertama kali, ya, dimandikan lagi misalnya dua kali, tiga kali, ya, terambil lagi apabila dibutuhkan misalnya ada keluar ya, cairan dari kubulan luduburnya, ya ya butuh dibersihkan dimandikan lagi butuh dibersihkan dimandikan lagi sampai kalau sudah dirasa cukup maka yang terakhir dengan apa air yang dicampur dengan kapur barus tadi itu jadikan bagian yang terakhir jadikan bagian yang terakhir ya dengan kapur ya fungsinya yaitu ya kapur barus tadi fungsinya untuk apa untuk yang pertama sifatnya dingin ya ya sehingga E, apa namanya menyejukkan badan simanjit. Nam, tidak panas. Kalau panas, ia ya, bisa jadi kulitnya apa, terkelupas. Ya, terkena zat eh, sesuatu yang zat yang panas. Ya, yang kedua, ya fungsinya untuk apa, mengusir hewan-hewan, hewan-hewan kecil, ringan yang biasa ya seperti rayap dan yang lainnya, yang ini akan apa, mempermudah, ya mempercepat kerusakan jasad simanjit. Nah ini fungsinya. Kenapa diakhirkan kafur? Nah, setelah itu ya yang nomor 16 belas di sini yang paling akhir. Setelah selesai memandikan dikeringkan, ya dihaiduhi, ya dikeringkan badan jenazah tadi. Supaya apa? Supaya eh, kafannya tidak basah. Supaya kafannya tidak basah ketika di kafani tidak basah. Nah, nah itu memandikan jenazah secara ringkas. Ya. Insyaallah mudah. Tinggal nanti kita praktekkan. Kemudian di sini tadi kata al-ustadz ya. alaula aula an fi ghuslil mayyit illa al-ghasil wa man la min li ya wasyanati wasyanatan li auratihi, li auratil mayyit. Ya. Naam. Ya. Yang utama yang hadir ketika memandikan yaitu orang-orang orang yang memandikan dan orang yang membantu. Ya, dua orang, ya tiga orang sudah cukup. Ya, jangan terlalu banyak-banyak. Untuk apa menjaga aurat si mayit, ya, juga enam <coughs> supaya tidak dijadikan apa? tontonan. Enam. Baik, itu tata cara memandikan. Tinggal nanti insyaallah kita praktekan Ya ketika ada pertanyaan nanti ketika ya waktu praktek sehingga lebih jelas ya tinggal ya kita cari siapa yang uh, mau dijadikan ya uh, praktek nah, tinggal itu. Nah, baik. Di sini ada beberapa faedah ya terkait ya memandikan tadi, tapi insya Allah uh, tidak kita baca ya. Enam, kemudian kita berpindah ke masalah Takfin mengafani. Oke, ini ada beberapa permasalahan yang sangat panjang. Insyaallah ya apabila ada yang tanya nanti insyaallah kita ambilkan dari sini. Baik. Eh ya, sekali lagi uh, yang dikecualikan yang tidak dimandikan adalah al asyhad, orang yang meninggal di medan pertempuran. Ya, orang yang meninggal di medan pertempuran ya dalam rangka berjihad melawan orang-orang kafir ini tidak dimandikan, langsung dikafani di badannya ya di pakaiannya. Nah, karena nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan tubuhnya mengeluarkan darah dan darahnya lebih wangi daripada misik Nah, ya jadi tidak dimandikan, langsung dikafani. Taat. Adapun yang orang-orang yang uh, dihukumi sebagai syahid tapi bukan orang yang uh, terbunuh di medan peperangan seperti ya perempuan yang meninggal karena melahirkan, ya orang yang meninggal karena sakit perut. Orang yang tenggelam, orang yang tertimpa bangunan, ya. Nah, dan yang lain lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang mendapatkan pahala syahid, maka ini dihukumi sebagai uh, mayat-mayat yang lainnya tetap dimandikan dan diurusi seperti mayat-mayat yang lainnya. Yang dikecualikan hanya orang yang mati syahid dalam medan peperangan. Orang yang misalnya terluka juga, ya, ketika berperang, kemudian masih hidup ketika dibawa, ya, setelah perang, kemudian di Obati di rumah sakit kemudian qadarullah meninggal maka ini juga diurusi sebagai mayit-mayit e, yang lainnya ya hanya orang yang meninggal saat di medan perang itu yang dikecualikan tidak dimandikan nah baik kemudian kita buka halaman 21 ya karena waktunya sangat ringkas maka kita juga peringkas ya tinggal kita nanti mempraktikkan ya supaya faedahnya lebih ya apa namanya e, mencapai daripada apa yang inti yang dibahas kita sekarang takfilul ma'jid ya hukumnya hokh mutakfilul ma'jid hukumnya masih sama seperti memandikan wajib wujuban kifayah ya wajib kifayah ya wajib kifayah dan keutamaannya sebagaimana yang telah disebutkan juga ya dan saya ditambahi waman qaffalahu dan barang siapa yang mengafani mayit muslim katahullahu yaumal qiyamati sundusin wa istabarak ya barang siapa yang mengafani mayit muslim maka Allah akan pakaikan untuknya pakaian sundus ya, wa istabrak ya, pakaian di surga dari ya, dari apa namanya sutra dari sutra baik Kemudian perkara yang ketiga. Ya. Jumlah kain kafan. Jumlah kain kafan. Tiga. Para ulama ijma ya bahwasanya yang wajib adalah menutup seluruh badan si mayit. Ya. Kalau sudah cukup dengan satu maka itu sudah mencukupi kewajiban. Enam. Itu yang wajib. Ya, jumlah yang wajib adalah satu apabila satu itu sudah mencukupi menutupi seluruh badan, tidak ee, menerawang, ya, juga tidak sempit. Nah, terus dan yang afdol yang lebih utama dan yang sunnah adalah tiga lembar, sebagaimana di kafaninya siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Kufinafi talaat al-swabin yamaniyatin shuhulia. Ya Rasulullah dikafani dengan tiga kafan, ya dengan tiga saub, ya dari Yaman, dari Suruh. Nah, baik itu yang uh, Naam, yang afdal dan tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan, ya tidak ada beda antara laki-laki dan -laki perempuan dan ini yang Allah Taala yang lebih rajin. Meskipun sebagian ulama yang menyebutkan perbedaan antara Ya, kafan laki-laki dan kafan perempuan ya, Kalau kafan laki-laki tadi Yang afdal adalah tiga lembar Adapun kafan perempuan Terdiri dari lima lembar Lima lembar apa aja itu Yang pertama Dua lembar panjang ya, Dua lembar kain panjang Yang ya, diperuntukkan di bagian Paling luar Kemudian satu lembar menutupi Kepala yang disebut dengan khimar Ya berbentuk kotak seperti saya yang difungsikan untuk apa menutup hanya bagian kepala itu disebut dengan khimar ya itu yang ketiga yang keempat yaitu apa rida rida itu yang dipakai di bagian pundak ke bawah enam ya sebagian membentuknya seperti ya kain ya kain panjang seperti ini kemudian dilubangi bagian tengahnya ya ya dilubangi bagian tengahnya nanti yang bagian atas disisakan Ya ketika mayit perempuan tadi eh, diletakkan maka kepalanya dimasukkan ke lubang itu ya sehingga menutupi apa? bagian dada dan ke, yang ke bawah. 6. Nah, kemudian yang kelima adalah izar yang menutupi bagian bawah ya, bagian bawah tubuh. 6. Nah, dari pusat sampai ke kaki. Nah, ini lima lembar kafan perempuan yang biasa juga dipraktikkan di masyarakat kita. Dan ini juga yang yadi eh uh, apa namanya menjadi pendapat sebagian ulama seperti Syeikh Abdul Aziz bin Baz ya. Naam dan yang lainnya. Naam, adapun Asy-Sya'l Albani rahimahullah ya menwaifkan hadis ya yang menyatakan bahwasanya kafan perempuan ada lima lembar. Ya hadis ya Laila bin, bintu ya uh, qafifah ataupun ya. Naam. Ya, dan tidak ada intinya tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan yang afdal tiga lembar. Nah, yang afdal tiga lembar. Nah. Kemudian cara mengkafani, ya. Ini teorinya dulu. Insyaallah kita akan praktekan setelah ini. Yang pertama, seorang yang mengkafani, ya, menyiapkan tiga lembar kain kafan. Nah. Kita baca langsung artinya. Kemudian yang kedua, kain kafan tadi diberi wewangian. Bisa dengan bukhur Ya ibu ya, karena Rasulullah mengatakan, "Iza ajmar tumul fa ajmiru salasan. Apabila engkau mengijmar, ijmbar itu tabkir, ya, memberikan bukur. Bukur itu, ya, wangiannya yang dibakar seperti dupa. Namp, ya, satu diberi wangiannya, eh, dibakar dupanya, ya, diberi wangiannya. Lembar kedua demikian juga. Lembar ketiga atau dengan nama minyak wangi, ya. Setelah tali talinya nanti disiapkan di bagian bawah nanti akan disebutkan, kemudian dibentangkan kain nanti kain yang pertama diberikan minyak wangi, kemudian dibentangkan kain yang kedua di atasnya diberikan minyak wangi, kemudian yang ketiga demikian juga diberikan minyak wangi. Nah dan sebelumnya itu ya kata Alustad ini diberikan apa tali, ya talinya ya tidak harus tujuh, ya bisa tiga, bisa lima, bisa tujuh sesuai dengan hajmul mayit, sesuai dengan apa ukuran si mayit, ya semakin besar mungkin semakin membutuhkan, membutuhkan butuh ya, banyak ikatan. dan sebenarnya fungsi ikatan di sini adalah agar si mayit ketika dibawa ke kuburan tidak apa terlepas dan terbuka kain kafannya itu aja. oleh karena itu sebagian ulama apa menyunahkan untuk melepas tali ketika sudah dimasukkan karena sudah tidak ada fungsinya tali lagi, ya dan juga Ya, sebagian ulama menyebutkan seperti Syekh Ibnu Taimin, ya, mayit ya, setelah kematiannya itu akan membengkak. Ya, kalau tetap diikat, nanti dia akan apa? Nah, rusak. Tepat, maka dibuka. Ya, dan juga fungsi daripada tali tadi sebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah hanya untuk agar ya, apa namanya? Kafannya tidak terlepas dan terbuka ketika dibawa ke pemakuburan. Nah, ya jadi itu. Ya, tidak ada ketentuan apa jumlahnya berapa berapanya tidak ada ketentuan ya bisa kalau dibutuhkan cuma tiga maka dibutuhkan tiga ya diikat bagian bawah kaki atas kepala dan bagian tengah perut kalau tiga kalau lima ya berarti diantara di tengah-tengah tadi diberi lagi bagian dada kemudian bagian e, lutut atau tujuh misalnya di bagian e, apa namanya mata kaki dan bagian leher juga diikat nah dan seterusnya. Baik. Ya. Kala kemudian yang ke selanjutnya ya <tuh> dijadikan kafan yang paling baik yang di sisi paling luar ya ditumpukan yang pertama. Ya misalnya kafannya tidak seluruhnya dari kain yang jenis bagus. Ada kain yang bagus, ada kain yang jelek misalnya maka yang paling bagus dijadikan paling luar, yang jelek di bagian dalam. Ya. Nah Juga di dalam mengafani mayit hendaknya dibelikan kafan yang terbaik. Maksudnya yang terbaik di sini adalah dari sisi lebar, dari sisi ketebalan, jangan sampai eh, apa namanya menerawang daripada jasad si mayit. Ya, dan tidak harus mahal. Bahkan ya dilarang di dalam perkara mughala, ya, bermahal-mahalan, bersaingan. Ya saingan, ia ya, mahal-mahalan apa? kain, kafan. ini bahkan dilarang. ya. tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah kita berbuat ihsan di dalam mengkafani majid. Iza, ya. kafanahaduqum akahu faljusin kafanahu. apabila salah seorang kalian mengkafani saudaranya maka berbuat ihsanlah di dalam mengkafani. ya, artinya memilihkan kafan yang terbaik. ya. nah. Dari sisi ketebalan, dari sisi kualitas kain, namp, ia ya, tidak harus yang mahal. Terakhir, kala, ya, kemudian tadi yang diberi wangian sudah disebutkan. Tumayuh malul al ma'nyita atau yuhmalul ma'yi itu masturon wajudu ala akfanih mustalqian yang ketujuh di sini. Kemudian mayitnya baru diangkat. Setelah kafannya sudah disiapkan, mayitnya diangkat. Nah, sebelumnya masalah ya, tadi tiga lembar. Ya, boleh diletakkan apa? Tuban. Tuban itu sejenis popok. Ya. Atau hafadz, diapers. Ya. Bisa dari apa? Dari e, kapas. Ya, kapas dibentangkan, diletakkan di bagian dubur, ya, ketika nanti diletakkan baru Uh, dilipat di ke atas. Nah, ini tidak harus. Fungsinya hanya apa? Untuk menahan sesuatu yang, ya, yeah. dikhawatirkan keluar, ya, setelah dimandikan dan mau dikafani. Ya, yeah. ini fungsinya. Waalaikum. Kalau tidak dibutuhkan, tidak dilakukan juga tidak, tidak mengapa. Demikian juga lubang-lubang yang ada, seperti lubang telinga, lubang hidung, ya, yeah, ketika mengeluarkan cairan, ya, yeah, baru di apa? disumbat. Kalau terus tidak bisa dibersihkan, terus keluar cairan dari lubang-lubang tersebut maka disumbat dengan kapas. Tapi apabila tidak dibutuhkan maka tidak mengapa untuk tidak dilakukan. Ya tidak wajib. 6. Nah, ya, itu juga diberikan pewangian. Setelah itu baru apa? Dibawa si mayit tadi. Ya, diletakkan. 6. Nah. <tuh> Tetap dalam keadaan apa? Masturan, ya, tertutupi auratnya dalam keadaan tetap tertutupi auratnya, nah, ya tidak tersingkap, kemudian sumayudau kutnan atau ya, mutayyab yudau kutnan mutayyabun Baina ilyatihi. ya diletakkan dari kapas di apa namanya pantatnya, ya itu sudah kita sebutkan tadi. Nah, seperti apa? Seperti eh, popok, ya bisa juga, ya dengan popok, tidak mengapa juga, ya misalnya tidak ada kapas, adanya popok maka diletakkan popok. Kalau dikhawatirkan, ya nantinya akan keluar cairan dari duburnya, maka tidak mengapa. Jadi dipakaikan popok nanti ya sebelum dilipat kafannya Nah, ya tumayu bau atip, kemudian mayitnya juga diberi minyak wangi, ya diutamakan sebagian ulama mengutamakan anggota badan sujud terlebih dahulu karena yang adalah anggota badan yang paling mulia yang ada pada seseorang ya dahinya hidungnya ya diberikan wewangian kedua telapak tangannya kemudian kedua lututnya kedua jari-jari kakinya ya kemudian bagian-bagian yang lainnya ya seperti apa uh, lipatan-lipatan ketiak ya kemudian lipatan yang ada pada siku-siku yang ada di bawah lutut juga diberikan minyak wang. Kalaupun ingin diberikan minyak wangi seluruh tubuh ini juga tidak tidak mengapa. Nah, ini disebutkan oleh Al Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Baik. <tuh> Kemudian di baru apa dimulai apa dilipat kainnya tadi. Ya, bagian sisi kanan dilipat ke kiri dan bagian sisi kiri dilipat ke kanan ataupun boleh sebaliknya ya tidak ada ketentuan dilipat ya dengan apa dimasukkan dan dikencangkan ya jangan sampai kendor khawatir nanti apa lepas terburai ketika dibawa nah ya dikencangkan apa yang tersisa dimasukkan ke bawah jasad nah kemudian baru yang kedua demikian juga ya Kedua demikian juga dimasukkan Kemudian baru yang ketiga ya Baru apa? Ditarik antara ujung dan ujung Baru diikat yang Di atas kepala dan di bawah kaki Kemudian bagian Yang lainnya Nah Saib Ya, itu beberapa tata cara mengkafani mayit. Nah. Ya, dan dikecualikan tadi orang yang berihram, mati dalam keadaan ihram. Ya, tidak ditutupi kepalanya. Bagian kepalanya dibiarkan terbuka. Jadi yang ditutupi dari bagian punda atau leher ya sampai ke ujung kaki. Ya, adapun kepalanya dibiarkan tersingkap, terbuka. Ya. Kata Rasulullah wala tuqammiru ra'sahu. Jangan kalian menutup kepalanya. Nah. Seb. Dan ikatannya ya di nomor 14 yakunur rabdu fi janibil aysar. Ya. Simpul ikatannya jangan sampai simpul mati, tapi simpul ya bunga yang bisa dibuka lagi. Ya? Dan itu diletakkan pada bagian kiri tubuh si mayid Jangan di tengah mengikatnya Tapi di sebelah kiri ya Jangan di tengah atau di kanan Tapi sebelah kiri Kenapa? Nanti mayid akan diletakkan ya, e, e, Bertumpu pada bagian tubuh kanan ya, Menghadap ke kiblat ya, Maknanya bagian atas adalah bagian kiri ya. Kalau simpulnya kita bikin di bagian kanan atau bagian depan Ini akan susah ketika apa ingin kita lepas lagi tali tersebut maka dibikin di sebelah apa kiri untuk mempermudah mencopot daripada ya tali-tali tersebut nah Oke, kemudian di sini disebutkan ya beberapa yang wajib dari kafan harus ya menutupi seluruh badan ya harus tebal yang tidak apa namanya menerawang daripada eh, badan si mayit atau aurat si mayit. Nah dan tidak boleh apa tabdir, kisraf, taif. Dan disunahkan kafan berwarna putih, ya. Yang disunahkan ya kafan yang berwarna putih namun apabila tidak didapati misalnya ya yang dari pakaiannya yang ada. Karena apa namanya biaya pengkafanan ya diambil daripada harta yang ditinggalkan oleh si mayit pada asalnya. Ya diambil sebelum dibagikan sebagai harta warisan ya. Bahkan sebelum dibayarkan hutang, maka yang wajib diambilkan harta tersebut untuk membeli kafan ataupun ya misalnya dia sudah menyediakan kafan diambil dari kafan yang dia punya. Nah, ada pun misalnya ada orang lain ingin berbaik hati membelikan kafan, maka ini juga tidak tidak mengapa, ya karena di sebagian tempat ya ada di sana iuran, ya nanti kalau ada yang meninggal diambil dari iuran tersebut untuk membelikan kafan, maka ini insyaallah tidak mengapa, ya Insya tidak mengapa. Tep. Tid. Tep. Ini beberapa. Ya, tata cara di dalam mengafani mayit. Sekali lagi tidak ada beda antara laki dan perempuan. Ya, dan apabila, ya, misalnya tadi tidak didapati warna putih maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa dengan kain-kain yang berwarna lain. Tapi yang afdol dan awla adalah warna Putih wallahu alam ala, bisawat ya tinggal apa prakteknya insyaallah ya 6 nah, insyaallah kita eh, menuju ke tempat ya eh, praktek ya kita mulai dari memandikan nah ya sambil antum bawa catatan antum masing-masing nanti ya bisa jadi Anak tanya ke antum ya habis ini apa yang dilakukan ah itu nah fungsinya kita saling mengingatkan Guys, I'm going to Yang pertama ditutup alatnya dulu, di antara kertas dan kubur. Uh, Potestan pun terseragam, ya. Bahkan kalau ya. agak sukar, jadi seperti ini. Selain itu apa tadi? jangan dimakan, ya. ya, kalau tak ah, jadi, ah, ada, ah. ada, oh, no, no. berbagi, berbagi, nah, eh, jadi uh, persendiriannya masih dilunakkan, dilunakkan persendirian seperti itu, ya. Uh. dan demikian. Ini juga tidak kenapa. Tidak harus tidak, nah, rasa kepala baru Mandi kan sebanyak tiga kali atau tujuh kali, alaikum tiga kali atau yang lebih dari. Kalau ya, air lima hari apa tadi diberikan. Itu dia. Ya tadi macam Cukup. Ya, lalu baru kita pakai bilasan. Thank you. cuban. Cuban atau popok. Ya. ya. Di bagian sininya. Tidak bolehnya wanita mematlah yang terserikat ke, ke ihram untuk menimbulkan fitnah dan dia sudah mati tidak mungkin seperti lagi ya Andri nah, Bang kecuali sorry tadi yang mati dalam keadaan ihram ya. orang mukrim ya orang yang ihram saat selain badai meninggal umrah tidak boleh cuma dibatalkan uangnya oh, <tuh>. ya. dan boleh disedekahkan boleh tidak boleh diluruskan Ya. Sama setelah itu kita akan kita. Nah, ini, ya oke. Ya. Jadi kain kain itu harus sudah ada kan? Kain. Nah, <tuk> bah Maksimal 53 ya namanya. Halo, kalau malah di arah. Jadi usahakan 3 nah. Hmm. Nah. Hmm. Ya. juga cukup. Oh, ya. Nah, kalau situasinya meterannya, habis ini diganti 3 juga sama. Tutup Ada bisa. Adapun untuk 5 juga saya ada kegiatan. Oh, Ya nah ya, juga yang lupa tadi dijelaskan untuk uh, terutus wanita itu ketika rambutnya masih berkepala misalnya berkepalaan ke ya ketika memandikan jadi cuci dulu ya setelah ketika mengapani rambutnya dipisah dikepala dikepa, menjadi tiga bagian ketika mengapani uh, bagian depan kemudian bagian kanan dan ya, bagian kiri alhamdulillah mengatakan wajah naal saha kalah kata turun Jadikan kepalanya itu tiga korn, tiga tanduk Tiga anggih tangan dari di depangan, Kepangan, depan, kepangan kupa, tangan ya, tamping kanan, kepangan kiri, kemudian Selahnya dilemparkan ke belakang, di belakang kepala Itu untuk perempuan Kenapa? Kalau ada yang tanyakan gigi perempuan tidak ada, tidak ada enggak hilang duluan udah kan apa habis ini ada macam-macam Bapak setelah telah selesai pada bila-bila nak selaraskan ini Subhanahu wa ta'ala